Puntan Bapak, aduh oh, iya, saya mau tanya iya? Kalau tempat ngumpulnya anak-anak segidok, teh ada di mana ya? Oh anak-anak segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan, Saidan. Ya, uh, Kamu kalau dari sini, langsung menuju gondomanan aja mbaknya ya Mohon Gondomanan itu nanti belok kanan Mohun? Nanti ada-ada anak, anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong nah, Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu Saidan ya Pak ya? Iya bener banget Saidan ya. Hatur Nuhun Pak Oh iya yeah, welcome God's yeah, It's jalanan, angkat sekali lagi kelasmu kawan Di sayidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian oh.